Pokoknya kalau ini sudah sirik-sirik. Yoga itu sirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Kita kasih contoh dikit ya. Toh, anda orang Jogja. to, Siapa yang gambar pangeran di Ponegoro pakai serban terus gamis putih itu s o p o biya. He? Siapa yang gambar dan semua orang di Indonesia Nganggepnya pangeran di Ponegoro itu begitu itu Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah a l i sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa di Ponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia s e i n g g a gak usah emang pangeran opi di Ponegoro ya <SILENCIO> Siapa? Ini dulu siapa? Yang bilang pangeran di Ponegoro pakai serban itu siapa? パケマサーガ i n サモボティカンパケンやとボンゴロタゴキシニビソファタマトリオセチェラソポシンアランリパイケットルコモンゴチュアランドスカイニングウィニングニュースパタニソポシンアランギギンソポ。<笑> Kalau kita tidak pernah menanyakan itu Berarti kita ah m a Karena k kita sudah tidak bisa berpikir Yang lain Kecuali pangeran di Ponegoro adalah Tokoh berserban Putih Kudanya juga putih Senyaraniku Sopo Atas bahan yang mana Atas fakta yang mana Ini baru di Ponegoro lho opo o m b と o す o パモヘトボーセプランゲトヨカカケラチャ、ロータケイローレさんベヤモソオノセフィルム i s o m u n g a m b e r a n トコヤンセプナリアン、キャロディダマラリポン、リティアン、ヤンプンルプンル、トゥーテン、チューチュー。ノムトゥアクタコンチャ。ソポシングローティングヘペニャハドルセハセマシアリ。 Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Aru Palaka k a w e t a p a Yesus diperankan oleh Adi r a i Yesusnya itu kecil, kurus Lembut gitu ya Diperankan oleh Adi r a i Penting gak itu mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. <SILENCIO> Ayo, nggak patent patentan, n a r a r e <SILENCIO> n y Penting apa nggak itu? Ya sekarang khadro tuh si H. M. Asari tinggi badannya berapa, kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam hitaman?、Oh, enggak ada yang tahu loh, r i n i nggak tanya lagi. satu お u k a d i く a h い a n g sering dibaca oleh n, allah AS,、ah、n a b i の l l a h Khidir alaihissalam ketika beliau melihat sifat a h m a の pada diri Nabi Musa alaihissalam. Jadi ternyata kalau kita lihat Nabi pun punya sifat ahmad Cuma satu manusia yang lepas dari sifat ahmad Nabi k i t a Muhammad SAW Saya coba baca Tadi panitia Telepon sore saya Untuk menjadi narasumber tentang ahmad Saya buka Ternyata ahmad dari kalimat hamiko Ya ハミコ itu jahil bodoh dan lawan katanya bodoh itu sebetulnya bukan mahir bukan pintar dalam surah alfurqan itu aida ayat 63 mengatakan wa ibadur rahman illadina yamsuna al ardih h u n a n jadi orang-orang orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang-orang orang yang berjalan dengan sifat rendah hati faqolalahum <c oughs> ul jahiluna マカオランオランジャーヒーイト、アカンバルカタカファダオラ s ギャンタディーポニャシカプロンダハティ、トワはー、ウサラマン、ディアタンマ a カタカン、ティダアカンマラディニ、ティダアカ a マライアニ、デリ h ダシパトオランオランギャンソ a モク。マカタリセガタカン、バワワンカタデリアハマキイト、ヤ、ラワンカタデリボードイト、セブトニャ、ボカンマヒル、ボカンピンタル、タピラワンカタデリボードイト、アダラハ。 ハウナン、ハウナン、イトアドラフォーランヤンフュニアシカプランダハティ。テネ a イリハッ、ダーラン・インディル・バナバス、ヤッ、デナハマガタカン、ヤッ、バワサニャ、ヤッ、ナッイブラヒム、ハロスマニャンブリッ、イスマイル。ナッパ・ナビオラハイブラヒム、ハロスマニャンブリッ、イスマイル。カナアデシパッアマクパダナビ・イブラヒ ピュアトランポチンタ、カパダアナクニ。マカ、シファッアハマクタディ、ハルスディスムリ、ハルスディキキス、ハ u スディブレシカン。バギトゥポナヤンディミルキー、オレンナビアラー、アユプ、a ユプト、アハマクスカリ、トラハダア Cintanya luar biasa itu Nabi Ayub terhadap anaknya sampai Allah berikan penyakit tujuh tahun. Itu semua belatung keluar dari badannya. Dan sepuluh anaknya itu meninggalkan beliau. Sampai istrinya meninggalkan beliau. Nabi Yakub punya sifat Ahmad. Ketika dia cinta terlalu berlebihan kepada Nabi Allah Yusuf Alaihissalam. Ini makanya Pak. Orang yang paling ganteng paling cakep itu nabi apa Yusuf. Kalau saya dulu masih di pondok di Jawa Timur, maaf itu kalau dibacain biasanya kalau nuju bulan atau empat bulan itu Jawa Timur biasanya dibacakan Surah Maryam, karena dulu pusatnya santet itu adanya di mana Jawa Timur. Maka dikondisikan dengan Surah Maryam. Nah kalau di Jawa Tengah itu empat bulanan biasanya dibacakan Surah Yusuf,、ya. karena dulu maaf ada orang Jawa Tengah di sini. マカニャスギャディバ h ャカンシューハイユーシューアハンドリラヒトオランギャオタンアタカタカパイアンシュー j a u h Barat identik sama Betawi. Betawi bader-bader sama orang tuanya. Makanya dibacakan surah apa tadi? Lukman dikondisikan. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Pak, t u Nabi aku cintanya luar biasa kepada Nabi Yusuf. Di antara saudaranya yang sebelas, sampai dalam satu mimpinya Nabi Yusuf pernah mengatakan, Ya abati ini roa itu ahada a s y a r kau kaban wasam shawal komar roa ituum. l i s a j a d i n a h ini biasanya dulu saya masih ingat masih muda d i j a d i i n amalan itu, kalau cinta sama cewek dibaca itu aja gitu ya kan <laughs> sama kayak sumumbukmun om、um、yun. ada razia t u h kita baca itu, saya pernah pulang ceramah dari komplek wali kota kebetulan ada razia, makanya dulu guru saya ngajarin baca itu tujuh kali, alhamdulillah saya baca sumumbukmun om、um、yul fahum layar j u u n alhamdulillah ketangkep juga saya ya <laughs> Ya ahmad juga kita Polisi kita sumpahin teriak, Udah gak bener kita ya kan. Jadi kiai juga bisa ahmad Kalau nabi saja bisa ahmad Ya kiai juga bisa ahmad Tadi betul Apa yang dikatakan oleh Abang kita ini luar biasa Jangan kita m e n g a h m a k a n orang lain Diri kita sudah menjadi ahmad Pandir bodoh、ya. Jahil m u r o k a p Kalau bahasa Arab Jadi kalau sudah jahil, tambah jahil sambil ngayun anak, Pak. t u kain angkin sering diikat di apa? Pintu. ya. Sambil baca s h l a w a t orang dulu. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil basyari k h a d i m i r usul syafi'il <Suluh> anam badari tamam t nuril k o m a r サティジャンとアナプロンティール・ム e レン・ジェンケル・マニア・ソリュー・シャイディナ・モハマディ・ワー・アリ・ワサ a アジェマイナ・アルハム・ラ・ソラワタン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタ a シャラワタン・シャラワタン・シャラ a タン・シャラワタン・シャラワタン・シャラ a タン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタン・シャラワタ a t ャン・シャワタン・シャン・シ y a タン・シャン・シャン・シャンシャンシャンシャン Tema ahmak itu jangan sampai terpleset e menjadi situasi mentertawakan orang bodoh Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu Kita bukan lalat yang menikmati borokan itu Satu, artinya kita tetap punya husnudon dan kearifan kar Karena ada prosentase dari a l h u k k u itu jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik mem memanfaatkan, mem mobilisasi e m dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya. Seluas apa Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan Ada Yadri, La Yadri, Wala Yadri, Anahu La Yadri Ada Jahil, m o r o k a f a t r u k h u dan lain sebagainya Ya sudah lengkap Tapi gini Tolong nanti Pak Wijayato juga mencatat Ini jangan berhenti pada individu Jadi Ahmad itu kan subyeknya Orang Ahmad yang pertama disebut oleh i s a イプノマリアン、オレナピーサー、イエススクレストス、コムチン、m ィロスウデオラン、マ a チ、ムチ、 Memenuhi jalan dengan motornya dan lain sebagainya Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah Rasulullah menanyakan Akal mereka digunakan apa tidak Kata Rasulullah Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya lalu Rasulullah ini saya sedang Kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah Yang luar biasa anunya Apa namanya g i r o h ibadahnya Kok yang ditanyakan malah akalnya Rasulullah mengatakan Orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah Adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan Ini feedback sedikit ya apa, Setback sedikit Tentang akal kan sudah diketahui bersama oleh jamaah KC ya Akal sama otak アヤムジュガポ a アオタク、アンビンジュガポニアオタク、ラピンメカンダジ i プフィケアカラアテラケティカオタク、マンダパカン、ソントワン、イロタアロー、ソントワン、エルモアロー、ヤングプリストワー、プリストワー、マトリロニアムケン、プルパクロンバン、アトマクネ、タリアロー、ウプンウプン、マ Otak yang bisa berpikir dan itu yang disebut Akal Nah di Indonesia akal ini Tidak berkembang karena sejak awal Dia sudah Diyahudikan Lah Mohon maaf ini Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik Maknanya jadi kata akal itu kan Yang terbaik Tandanya dia bukan kambing karena dia akal Itulah manusia Jadi anda mau sholat sehari seribu kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia, kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti anu lah CPU, tapi ada softwarenya gitu loh, u d a h di install entah Windows 81 apa atau atau Mavericks Mac gitu 1091 atau apa terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs nah ini bagi yang barusan install tau h kan gitu y a jadi jangan terlalu merendahkan saya soal teknologi juga、Tuh. ah Kalau hardware doang kan dia belum komputer Tapi software doang juga hantu kan gitu Jadi hardware dan software itu Berkomposisi dan itu yang disebut akal Maka kunci kesehatan di dalam m a y a adalah Jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat Atau secara tidak jujur Kalau 5 jangan pernah dibilang 6 Kalau iya jangan pernah dibilang tidak Karena dia akan me mempersulit susunan urat s a r a f Di dalam i d otakmu Kalau terjadi disorganisasi Susunan saraf di dalam otakmu Maka dia juga kehilangan、eh, Organisasi perintahnya Kehilangan kepemerintahnya a n Governannya itu Menjadi kacau sehingga Ketika dia memberi instruksi Kepada jantung, kepada ginjal Kepada paru-paru, kepada darah Dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol Dia menjadi kacau juga シングル、サケット、オランガン、パンオラ、ウマ、サケット、カナ、アサウス、オニア、ディア、プロフィケル、ヤング、ディター、チュチュー、チュチュー、アディア、リマ、アクセン、ウヤ、ヘッ。ナテラン、バサ、インドネシア、カタ、アカ、リトシュ、ストー、アテヤンパリン、プロ、チェッティ、オラン、ヤンパリン、マルサ、アンガラ、アテレア、ヤング、ヤング、ヤング、ナティケタウ、フォンガ、サマー、アマ、 Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik Pak Wijayanto Mengakali adalah Memperlakukan segala sesuatu Dengan fungsi akal That is mengakali Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya Mencurangi mem Membodohi Memperdaya Menyiasati dan lain sebagainya Padahal mengakalikan yang terbaik Misalnya Anda melihat tanah Kamu akali tanah sehingga menjadi batu b a t a Kan begitu, kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok Kamu akali,、eh, apa namanya, petir sehingga kamu jadikan listrik Dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali Jadi hidup itu yang terpenting mengakali Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik Karena n g a k a l i itu sudah Sangat negatif sehingga Selama kita hidup sebagai manusia Indonesia Kita belum pernah bekerja Sebagai manusia Karena pekerjaan utama Yaitu mengakali Ya'kil Dalam bahasa Arabnya ya'kil Afala ta'kilun Ya itu Afala ta'fakkarun t a itu fungsinya Jadi kata Afala ta'kilun dari Al-Quran Diterjemahkan bagaimana itu Pak w i j a y a n Tadi depak a h berpikir t o h Dalam bahasa Indonesia Dia diaplikasikan di e l n dibelikan, dia aplikasikan ke Level aplikatif Bukan level substantif Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia Apakah kamu tidak Mengakali? Tidak ada <kara> Karena kata Mengakali sudah direkrut Dan sudah ditahan Sudah dipenjarakan jam 7 sore tadi <tuk> Itu ceritanya n h、eh? Tidak tahu saya Saya tahu nya kata akal itu sudah dipenjarakan dan di yang di luar s u d a h bukan akal lagi kan begitu Ini saya tidak ada h u b u n a n sama Anas a n i s mungkin a n u s juga m u k a n ya Oke Oke Saya, saya kembali ke,、eh, ke pohonnya yaitu Apa namanya tanda-tanda kemanusiaan Nah a h m a k adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur k e j i w a a n manusia kira-kira gitu ya jadi semakin rendah fungsi akalnya semakin dia tinggi kadar keakmakannya kira-kira gitu misalnya anda datang ke bank atau anda naik pesawat terus pesawatnya delay kayak saya tadi tiga jam terus begitu saya tanya ke k o n t e r dia duluan tanya apa yang bisa saya bantu lalu kamu tidak perlu bantu saya kamu t u kerjakan tugasmu kalau pesawat bilangnya jam 17.40 ya jam 17.40 kalau jam 12.40 tidak boarding kamu umumkan kamu tidak perlu bantu saya 岡山さん、あなたはあなたはあなたはあなたは a なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Itupun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu penghadap Tuhan? Ya Allah, apa yang bisa aku tolong? Sholat. l a l rumah samu s o l a t i n nolong Gusti Allah. Taya apa? Kamu tidak sholat Tuhan tidak padai. Kamu tidak masuk Islam Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu, kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Gitu. Jadi. Maksud saya tadi Ahmad itu jangan hanya dilihat pada individu manusia Tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal Misalnya sekarang dari tiga unsur Bang Matar misalnya tadi yang s a y a h d s i m p u l k a n apa Pertama Ahmad adalah orang yang sudah mandek tidak bisa menerima pendapat Tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk Jadi dia sudah sekarang kan kalau di masa kapitalisme industri dan teknologi kan orang orang dihina karena ah sudah jadi robot dia, saya bilang robot bagus ini m e n d i n g kalau robot kalau robot itu kan on on off off suruh ke kanan kanan suruh ke kiri kiri suruh ngambil ngambil tuh robot begitu dia disuruh ngambil dia ngambil d i a d i servis ini enggak robot apa diorang rono runu diorang member negara nyolong Mending robot tuh、oh. jadi kita Mending kita Mempekerjakan robot Kan lebih bagus Presiden robot daripada s b y Kalau robot kan pasti <tuk> Kalau robot kan pasti Database nya jelas Remote nya juga tercatat kalau, kalau robot yang bukan robot Kalau manusia Uh, apa namanya, campur dan s u b h a t Antara manusia dengan robot yang sukar Bener apa tidak Denny mengantarkan kejikias Kan n gak g bisa dibuktikan Kan begitu Menteri siapa saja yang datang Kalau sampai saya mengantarkan Ambil semua harta benda saya gue ngunuin Aku ya tahu n g u n u n g n i k u Maksudku ya aku tahu d i n y a チェディサイアドテスカオケムトゥ、タラムランガムボギガンゲタマンダマニドウ。<laughs> selama tiga tahun itu sekolah itu c u m a satu buku itu dok halaman depan kimia halaman belakang k u n i o m e t r i halaman kedua tarikh Islam halaman k e t i g a tak wala awal ini terus tak lipat tak gulung baru di d a l a m n y dan mesti salah ngerjakan mesti salah jadi saya itu juga satu anomali lah saya lulus itu sebuah sebuah kecelakaan karena kalau saya tidak diluluskan itu lebih mencelakakan lagi dan itu menjadi mending saya lulus dirapatkan oleh guru daripada kita susah satu tahun lagi mending lulus saja nah ini tuh jadi tanya saya tuh d e n g a r sendiri rapatnya tak intip-intip balik dan tidak ada yang bantah itu kepala sekolah Pak g i a r s h o orang bantah Pak g i a r s h o yang ngomong ini ini Kok、saya lihat kok pak-pak repot semua sama anak ini gitu ya sudahlah diluluskan saja. Jadi Rano Simbanta, ya setuju pak, setuju, setuju.、Uh, a、nah, jadi sekarang tahu caranya lulus ya? Ah, gitu. t a u ya. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Jadi misalnya or orang yang sudah, gini loh, Mas, kalau anda, su kalau anda ini, ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut osteosyndrom. e Jadi sindrom orang yang disandera Jadi misalnya Saya pukul Pak Wijayanto Maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya Kan gitu ya Sehingga dia setiap kali meng mengambil keputusan Keluar dari rumah itu Dia selalu cari jalan yang kira-kira n -kira g gak ketemu saya Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya Gitu ya Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya kok malah ketemu saya di warung soto. Duh aku takutan luar biasa. Lu kok ternyata saya kok nggak apa-apa nggak nempeleng dia lagi. Dia tak kabari tau belum malah gitu. Terus dia kesimpulan ternyata cak nun orang baik, ya?、Da? Dia mulai merasa saya orang baik karena mestinya nempeleng kok nggak nempeleng. Padahal a k i n saya sudah jelas i n nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia, tapi begitu dia Sekali Saya tidak menempeleng dia Saya disebut baik Dan ketika besoknya malah tokwe g e l u m ragu ceraman h yang angkatan udara gitu, Loh, cak nun ternyata orang mulia ya Jadi nilai saya tambah terus Di depan dia, ngetik r gak mas? Ya, ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa Saya orang baik Jadi kalau anda, anak Anda d i j u l a i orang, itu nanti Kan dia ketakutan Tapi kok ternyata ketika dia mau kencing Dia diantarkan kencing Oleh yang bertugas Ketika dia butuh minum, dia dibeliin minum Ketika mau makan, dia dikasih makan Terus hari kedua Dia berpikir, ternyata orang ini Baik ya Itu kan, hari ketiga Baiknya tambah, hari keempat Dia mulai simpati Benar nih sama p e Tugas penyandera dan Seminggu, dapat seminggu dia cinta Bener nih sama orang, ini orang tiap hari lo Melayani saya Dan itu Akhirnya ketika orang itu ditangkap Si anak yang dijule itu Membela si penjule itu Di depan polisi Itulah situasi manusia Nah karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmad itu Anda tidak tersandera Oleh keadaan-keadaan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 Sudahlah, manusia itu siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan、uh, tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama k e t e k ya dia berbeda laku k e t e k dan dia lama-lama yakin dia k e t e k Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tayi. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psologis, bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan gitu. Dan a g u n y a berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh, sesusah-susah hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya. Dan i t u nanti anaknya si... Orang yang si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi. Apa namanya? Anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai. Karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti. Lama-lama dia juga anu lama-lama bingung. Dia, Ini roti apa tai yang gitu. Nah cucunya... itu dia sudah nggak ngerti roti, eh nggak ngerti t a i ngertinya roti. Jadi kayak ono t a i lentung saking mikir o、no, t i telpon i gitu. Nah kita ini potensial sudah seperti itu, kita ini sudah menganggap apa saja sudah mbok kue d i j a ngomeling ini, ini, kembali ke lab roti lagi. Pokoknya anda nonton TV tiap hari i tu roti kan begitu, begitu masuk TV roti kan begitu. juga anda bisa ketawa beneran dan kita yang bener-bener tahu roti bedanya dengan tahi itu bingung kok isoyol tahi dimut-mut gaya n g u n i k gitu loh bingung kita ikut jelas tahi dimuti ngam gitu kok isoyarare gitu jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh gitu loh teman-teman sekalian ini ya Jadi ini namanya sindrom a prostate sindrom tadi atau Tarsan sindrom. Jadi Tarsan kalau, kalau Anda tiap sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan, akan, akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda. Sehingga nanti Anda kalau n g g a k makan kulit kayu n g g a k enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu. Gitu loh. Ini, ini, ini kan proses keahmakan Proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena Maka kalau orang sudah ngulom kulit kayu Sepanjang hidup atau 30 tahun 40 tahun Dia tidak mengenal lagi yang lain Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu, itu kulit kayu Masa kamu kulom c u m a kamu ngomong sama Tarzan j u b a kamu coba kalau ketemu Tarsan ngomong, -ngomong dulu. Manusia kok Gondal gandul di alat Gitu kan Manusia kok pencolotan kayak gede Coba ngomong gitu sama Tarsan Marah Tarsannya Yang gak y a k i n i ini manusia Kan gitu dia Nah di Indonesia kita sudah d i t a r s a n k a n luar biasa nah, tinggal kita cari Jadi di, di luar soal Ahmad ada keahmakan Teorinya tadi pertama tidak bisa menerima pendapat lain, bahasa, bahasa tidak bisa menerima t a h n y a harga mati. Ya, jadi kalau ada kata harga mati pasti lahir dari Ahmad. Yang harga mati dalam hidup ini cuma Al-Quran, everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati karena Rasulullah mengatakan, Antum Alamu, bi umur itu nyakum. Jangankan kok dari saya Jangankan kok dari Ustadz Dari Rasulullah saja tidak ada harga mati Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis Itu berarti adalah Al-Quran Substansialnya Meskipun materilnya a hadis Tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran Itu teman-teman sekalian Jadi pertama tidak bisa menerima pendapat Nah sekarang tidak bisa menerima pendapat Bisa diantikusi Itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari Pokoknya kalau ini sudah sirik-sirik Yoga itu s e r i k Ini saya kasih contoh dikit aja Kita kasih contoh dikit ya Tok, anda orang Jogja t o h Siapa yang gambar Pangeran di p o n e g o r o Pakai serban terus Gamis putih itu s o p o b ya? He? i Siapa yang gambar Dan semua orang di Indonesia Nganggapnya Pangeran di p o n e g o r o itu begitu itu シャーパイニアンピケンドゥルーアパパナア i n g ャランバダヤギンシャーパイアンピシャーマンボクティカンパワティポノコロプパケンシブルディトゥサンベアティカペンマタワンポキトゥティアシングサイマンパンガランオピティポノコロシャーパイニトゥルシャーパイヤンピランパケランティポノコロパケストゥニトゥシャーパイ。 私ケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサ s ン、パケマン、パケガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、h ケマサガン、パケマサガン、パケマサ e ン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガン、パケマサガ Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ah, mak, karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain, kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban, putih, kudanya juga putih, s e n y a r a n i kusopo, atas bahan yang mana, atas fakta yang mana, ini baru diponegara loh. どういうことですか パモヘトポオセプランゲトヨカカケラチャ、ロータケイローレさんベア。モソオーノセフィルム、イソムガンベルカン、トコヤンセプナリア、キャロディーダ、マラリポン、リティアン、ヤングプンダプンダ、トゥーティープン、チューチュー。ノムドゥアクタコンチャ。ソポセンローティンギペタニャハドセハシマザリ。 Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh, Nabi Muhammad diperankan oleh Aru p a l a k a Kau w a d e l nih, a Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut, gitu ya? Diperankan oleh Adirai, penting gak itu, Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. <SILENCIO> Ayo, nggak patent patentan arahnya. -ara <SILENCIO> penting apa nggak itu? Ya <SILENCIO>、nah, sekarang h a d r o Tusha, H M Asari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa k a h h i t a m hitaman?、Oh, enggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi, nggak tanya. ヨンピランガチャマタコーティーヨコショウポイクピエンヤンギピレミジャディカチャマタコパトンティトランヨン なぜパンダンサチャーモテロ、ロパンダン、マンシアマテリアリス。カナパマシマテリアリス。カンギタナカシサプランパナカシテオリー。イスラムアパティラパンディラジトリマ、ミスポンシュラダンシニカナヤンバオパタカマスピラシマサラカタシシショナル、キタスワマプ lu アンアラテンロハニアワン、パークサタリア、ヤド、パークンビキアワン。 baru pendekar gitu kan baru sutra itu yuk pedagang segala macam itu nah yang bawa pedagang saudagar n gak g diterima oleh orang Islam oleh orang, orang Indonesia orang Jawa waktu itu di pulau Jawa lah tapi ketika yang datang bawa Islam adalah kaum Brahmana Sheikh Maulana Maktul,、eh, Malik Ibrahim Sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai, ke, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam hati mereka itu, kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam apa namanya, kalau di dalam uh, uh, kreativitas budaya, namanya Panembahan b e g a w a n、uh, Pokoknya yang... substansinya rohani maka dipercaya karena memang yang bawah adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat, nah ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC cara berpikir kita terbalik yang tertinggi adalah orang kaya yaitu sedagar baru dibawahnya orang berkuasa dibawahnya lagi orang kuat preman yang bisa seribu orang di jalanan tanpa helm itu kan kekuatan kan begitu kan baru orang p i n t e r nah orang p i n t e r ini mengabdi rame-rame kalau sudah pergantian kabinet UGM mengambil departemen apa punya us pokoknya n i k i s iki jadi menteri guh us kiwat m n g e n a i kabeh nega uner yo ITS justru guh sopon d i j e n yo sopos pokoknya orang-orang sekitarnya jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat orang kuasa dan orang kaya a hania ワン、ウィシャイア a ド、マタ you know? <笑>、レダ you know?、uh,、モラネオ、マカンドゥ a ドゥ a ザメザイキ、ヤ i キトヨカパユパユ、ヤダ、チェンジングラン、ジュガロ hania ワン、イドロ。ナ、シャラワン、モーターン、i トプフィケリア、a フィケリ e サウ i カ、プフィケリ e マタリ、マタリエル。 マカケティカティアムンバヤンガンカチャーバティアアテラソーランプンデカープサーヤンマラオガンサンパーパータンジャパンリマプランヤンマリンタスプロー、マリンタスプノアマナクローカンプバケマジャンタンパティアロパスラタンジンペアフリカ、サンペアスウルアシア、マカパヤンエティアムスティーレマンプサーガンイドヤンツィトロイライズンカウォーィズアロライト、カナパダメンアマトリアレス。 Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau diwayang, Anda lihat nanti cari wayang Begawan a b i o s o Itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja a j a Wong Dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun, ini Sunan Kalijogo r o t r o t o k n y a aku lah, c o k m u r i n muring lah. Meluja, meluja.、Hmm, ya g u y o n tapi ya t e m e n m a h <laughs> Melu aku. Amin o p o a n i amin amin ngusir free pot saya. 私たちはあなたの友達 i a 話をしていま a た。 Sudah jelas mencelakakan Berkali-kali Terus kita pakai Sudah jelas Parpol itu kerjanya sudah jelas Sehari-hari Anda merasakannya sendiri Tapi terus kita pakai Apa itu kalau bukan? Ismuhu Ahmaqa マスオサヤキタスタパラストポカタパラスユガギ rumapi and fussy into Trossman Rose。マカサプルマウチアンドサインナンバーティキ。マカトロンアンダスマワチュカプフィクルプランニプルプランニマミンピカンプルパンセ Dasar-dasarnya Kecuali yang sudah Baku dari Allah Misalnya Al-Quran Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan Untuk berubah, maka saya ingin ngomong sederhana Sederhana 2014 itu nomor satu apa? Yang gura-gura paling sibuk itu apa? Apa Mas? 2014 ini tahun apa mas Tahun <tuk> Politik, pergantian Kekuasaan Pergantian presiden Dan seluruh energi Keuangan, hati p i k i r a n dikerahkan ke situ, betul gak Saya ingin katakan sama anda Saya ingin katakan sama anda ini Saya tidak akan Buka rahasia, tapi saya harus Bukakan pintu r a h a s i a u n d a pintunya toh Anda masuk apa tidak, monggo Lul, Anda masa n g g a k ngerti bedanya pintu sama ruang a n Maksud saya harus mengulang lagi cerita mengenai Babu l ilmi wa m a d u i n a t u l a h ilmi Ingat ceritanya toh Bagi yang Maknya semester 6 sudah tahu lah <laughs> Jadi Rasulullah ini saya ulang lagi Untuk yang mahasiswa baru ya Jadi Rasulullah ini Kalau apa namanya gini ini, g u m p u l g u m p u l majelisan begini ini, yang sebelah kanannya itu selalu Saidina Ali m e n a n t u n y a jadi Ali itu duluan cepat-cepat duduk sebelah kanannya nanti baru kirinya siapa sananya siapa, baru Abu Bakar umat dan seterusnya pertimbangannya medis karena beberapa sahabat ini perokok waktu itu belum ada filter belum ada jarum, belum ada tapi akar-akaran tertentu yang kan ada yang cuma dipakai untuk siwak, ada yang dimut, minang ya, ada yang diisep-isep ya terus ada yang dibakar n、nah, asapnya h a ini menurut ahli ini bisa ganggu Rasulullah、ini. apalagi kalau kan disana padang pasti, angin kayak begitu jadi kenapa Ali selalu disebelah di kanannya karena ruangannya itu anu, ruangannya itu kena anginnya dari sebelah sana jadi nanti kalau yang disininya itu merokok Rasulullah mesti kena terus perokok negatif eh perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif makanya jadilah perokok wong sudah jelas perokok ピートキチャップリキレイジー。 アマクイズニー。 tapi Rasulullah kan juga manusia yang penuh toleransi gak g enak dong dia dilindungi l n n d u g i kayak gitu terus apalagi menantunya sendiri jadi kan dia harus berbagi rasa secara demokratis jadi dia juga gak enak sama Abu Bakar, Umar dan para perokok yang lainnya sehingga dia ingin membayar itu secara psilogis untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa saya kan juga tidak seneng-seneng amat dilindungi Ali seperti itu sehingga saya juga harus sedikit Ah ah ul ah、muslimin yang berbahagia k i ロ・ a s u d ン・ h bicara dari bumi sampai l a ド・ g i t dari l a u t sampai gunung kita sudah berbicara dari dunia sampai, sampai, dun sampai akhirat tapi tolong jangan lupa melihat yang dekat-dekat di, di tengah kita saya ingin anda semua mengamati bahwa orang yang paling r a k u s di majelis kita adalah yang sebelah kanan saya bingung orang kalau tidak percaya, lihat jadi ternyata Rasulullah itu kalau makan kurma itu bijinya ditaruh di depan Ali kacang gitu, kulitnya depan Ali、gini. jadi e n g g n a i numpuk ini di depan Rasulullah tidak ada アリ、マガタ、アリム、アタタン、ダダ、ヤラクス、マカンガジャンス、フィドパニア、ゴマス、フィドパニア、リアルファワ、ヤング・バリン・ラクス、アタリアンス、プラカン・ンザイア、リ、アリ、アン、イントレクト、アロマサト、ヤシャー、トヨ・プログラリパー、トゥス、アリ、トゥス、ニュー、サイギラ、サンアプナー、ヤンディサプタンド、ロシルラ。 saya harus akui dengan terus terang bahwa yang paling r a k u s adalah saya pada malam hari ini tetapi kalau anda ingin meningkatkan ilmu anda ada yang lebih r a k u s dari saya yang memakan kacang dengan kulitnya sekalian dan memakan kurma dengan bijinya sekalian sehingga di depannya tidak ada sisanya sama sekali nah, itu ahli top kan? grande wireless e kehidupan を n i m、ah, e は c a r i h と、k m a h mencari segala s e s u a t u y a n g を i s a m e n d e k a t k は n m u k e と、a d a Allah. マスクキ a レバ i a リ・ガナ・アリ・ a トラ・ピ Babul I ルモー・アリ・ピナビ a レバー・ a ープ gitu kan? Karena k A n k A r e n a dari a ul l i meskipun gelar itu d a r i r a s u l u l l a h b a b u l i l m リ・ a l i j u g a t i d a k begitu saja dia emang kalau orang hebat itu emang kerasan dipuji-puji キリタンカウママスウキスフワピントカマラカキュアリママスウキ、ウワン、アトコタライ h エルモファンタワン、アクチュマンピントニア、タピカオンカウインノマスウキ、コタライア、エルのファンタワン、プリアウアドラムハマツソロロローレワサラキッドジリタネ、パプリルメガルマティナディビタイアンライアン。 Pintu ilmu sama Kota ruang ilmu beda